<laughs> iya, spesial juga untuk Abah Garebet dan teman-teman okay. panitia Abah, Alhamdulillah Ketemu lagi, semoga sehat selalu Ya Abah, juga spesial Buat seluruh panitia Respanah Community city Thank <laughs> you.